¿Qué es lo que? Jalan masing-masing <tuh> Dan ini Pemerintah harus Banyak bersyukur pada Pemrokok Sebelumnya saya akan bacakan Puisi Bapak Kalfik Ismail Yang judulnya Tuhan Sembilan senti Berkepala Arif untuk pertimbang, mohon perhatiannya. Indonesia di bukunya dari Mulai Romawi 14 Indonesia adalah surga luar biasa ramah bagi merokok Tapi terbat sisa tak tertahan dan bagi orang yang tidak merokok Di sawah petani merokok Di pabrik pekerja merokok Di kantor pegawai merokok Di kabinet menteri merokok Di reses parlement anjutan di merokok Di mahkamah agung yang berkelu buka merokok Hansip bintara perwira nongkrong merokok Di pergunaan memetik buah kopi merokok Di praunelayan penjari ikan merokok di pabrik petasan, pemilik modalnya merokok Di perkuburan sebelum masuk kubur, orang merokok Indonesia adalah semacam firdos jahil yang sangat lama bagi perokok, Tapi tempat sisa kubur, hidup-hidup bagi orang yang tidak merokok Di balik pagar SMU, murid-murid mencuri-curi merokok di ruang kepala sekolah ada guru merokok. Di kampus mahasiswa merokok. Di luar kuliah dosen merokok. Di rabat BUMG orang tua merokok. Orang tua wali murid merokok. Di perpustakaan kecamatan ada siswa yang bertanya. Apakah ada buku tuntunan tata cara merokok? Kita lanjut halaman 18. Eh, eh halaman eh, berapa ini? Sebelum 1 ya, eh, baru satu. Di arah pijang penumpang merokok di miskota sempet yang berdiri dan duduk orang bertanding merokok. Di loket penjualan karcis orang merokok di kereta api penuh sesak. Orang festival merokok di kapal penebrangan antar pulau penumpang merokok diandong juga gusirnya merokok sampai kabarnya Buddha Andok minta diajari pulang merokok negeri ini sungguh nirwana kayangan para dewa-dewa bagi merokok tapi tempat cobaan sangat berat bagi orang yang tidak merokok Rokok telah menjadi jiwa mereka Tuhan baru dia dia menguasai kita. Benar ya pak Ya, benar. Di pasar orang merokok, di warung tegal pengunjung perok merokok, di restoran di buku-buku orang merokok, di kafe diskotik para pengunjung merokok. Bercakap-cakap kita jarak setengah meter Tak tertahankan asap rokok Banyakan istri-istri yang bertahun-tahun menderita Di kamar tidur ketika melayani para suami yang bau mulut Dan hidungnya mirip asap rokok Duduk kita di tepi tempat tidur ketika dua orang yang berbungul Sambil menularkan HIB sesamanya Tapi kita tidak ketulakan dia ketularan penyakitnya. Duduk kita di sebelah orang yang cueknya dengan cueknya mengumpulkan asap rokok. Ya. Di kantor atau di topang bus kita ketularan penyakitnya. Ya. Jadi kalau ada orang di samping kita berciuman. Ya. Dua-duanya air kita tidak ketularan. Tapi kalau ada perokok, 5 aja di depan kita 2 meter. Masya Allah. Nikotin lebih jahat penularannya berbanding HIV. Indonesia adalah surga kultur pengembang biakan nikotin paling subur di dunia, dan kita tak langsung menghirup sekalipun asap tembakau itu, bisa ketulangan kena. Di puskesmas perdesaan, orang kampung merokok. Di apotek yang antri ubat rokok, di pantai dicet tamu-tamu dipersilakan merokok. Di ruang tunggu ada terpasien merokok dan ada juga dokter-dokter dokter yang merokok. Istirahat maintenance orang merokok, dibikin lapangan voli orang merokok menyandang raket badminton orang merokok, main bola PSSI serbunyi-sebunyi merokok, makanya enggak pernah menang. Panitia pertandingan balap mobil, pertandingan bulu tangkis, turnamen sepak bola mengemis-kemis kaki setongsor perusahaan rokok. Di kamar kecil 12 kubik sambil ee -e orang goblok merokok. Ini pak taupe bukan saya, jadi ya. kalau tengah teriak saat di sini. Di dalam lift gedung 15 tingkat dengan taaju orang goblok merokok di ruang sidang beraci penuh dengan jumenya pakai dasi orang-orang goblok merokok. Ini. Ya, ditahan dulu Pak ya. Tenang aja dulu. <tuh> Sekarang kita ke halaman 56 ya, 5. Eh, 5. 5, Pak. Indonesia adalah semacam Firdos Jannatul Naim Buat kaum merokok Ya, tapi Tempat siksa hubungan hidup-hidup Bagi orang yang tidak merokok Rokok telah menjadi Jiwa berhala Tuhan baru Yang dia menguasai kita Di sebuah ruangan sidang berasih perlu Duduk sejumlah ulama Terhormat peruncuk kita kuning Dan mempersiapkan Sejumlah fatwa mereka ulama Ahli Risar Azabah Yuhazibu Risaran Bukan Ahli Risar Palak Tapi Ahli Risar Rokok Di antara Jari telunjuk dan jari tengah Mereka terselip berhala-berhala Kecil, 9 cm Panjangnya, putih warnanya Kemana-mana Dibawa dengan setia Satu kantong dengan kalung tasbek 99 butirnya. Karena itu pasangan akhlak Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah diwiritim itu datang dengan setia. Maksudnya Tuhan rokok. Mengingat kita dari balik cendela ruang sidang, Tampak kebanyakan mereka memegang rokok dengan tangan kanan, Cuma sedikit yang memegang dengan tangan kiri. Ini kaderan pertanda yang terbanyak kelompok ashabul yamin. Dan yang sedikit kelompok Ashabu Shimal. Jadi, eh, kelompok Ashabu Yamin lebih banyak. Dari Habada, Ashabu, Asshimal. Kita buka halaman 84. Ya. Eh. Bersambung ke halaman 84. Mana? Oh ya asap rokok mereka mengumpul-kumpul di ruangan asih penuh itu. Mamo takhir ya Ustad, la terserudukon ya Ustad. Ie ini ruangan berasih penuh. Hazhi al hurfa mabluun bil mukayy. Kalau tak tahan di luar itu sajalah merokok. La, la tak tulu hafuzakum. Min fadlikah ya Ustaz 25 penyakit ada dalam khamer khamer diharamkan 15 penyakit ada dalam daging khizir Rabi. babi daging daging babi diharamkan 4000 zat kimia beracun ada pada selatan rokok enaknya diapakan tak perlu dijawab sekarang ya Ustaz Ya, wajuhardi mukumur, wajuhardi mukumur, khabais. Mohor ini dikenalkan tenang-tenang, karena pada zaman Rasulullah dulu sudah ada alkohol, sudah ada babi, tapi belum ada rokok. Jadi ini PR untuk para ulama. Tapi jangan karena Ustaz ketakian rokok, lantas hukumnya jadi dimakruh-makruhkan. Jangan. Dan memang ke Indonesia itu maaf, fatwa itu gampang masuk angin. Jadi yang gampang masuk angin itu bukan ban mobil atau badan kita sehingga butuh basuki WCW SP Plus. 14 hari ini, fatwa juga ternyata gampang masuk angin. Pernah terjadi bahasul masail Muin nasional di Padang Panjang. Diputuskan sudah final Hukum rokok haram Eh, nyampe Jakarta Makro Berarti masuk angin. Berarti kalau masuk Jawa Timur, halal Oh, berarti nyampe Makassar Al alalan itu ibu Masya Allah Masuk angin Dijamin Itu Para pelama Bihisat itu terkejut Mendengarkan perbandingan ini Banyak yang dia-dia dia membunuh Tuhan-Tuhan kecil. Yang terpahamnya berarti itu. Itu ujung rokok mereka. Kini mereka berpikir. Dan biarkan terus berpikir. Asap rokok di ruangan berasih itu makin pengang. Dan ada yang mulai terdakur-dakur. Pada saat saja ini dibacakan malam hari ini. Sejak tadi pagi sudah 120 orang di Indonesia mati. Karena Perokok di Indonesia itu perjak Matinya itu Hampir e, 5 sampai enam. ya Perjak Dan oleh karena itu Bangsa kita itu Lebih banyak mati di jalan raya Mati di jalan rokok Daripada di jalan Allah Ya kalau di, di jalan Allah Bisa dihitung jadi Yang di dalam raya Masya Allah Masya Allah Matinya sangit semua. Nah, belum rokok, mati kosong. Jadi, itu agaknya cocok jadi bernama sunan kesong. Jadi ada sunan, bernama sunan kesong. Karena pertapa dibakar sama sunan Kali Joko, diilalang ada temu, mateng kosong. Bagaimana sih itu? Itu hebatnya wali kita itu. Kalah Nabi-Nabi. Karena -nabi. sunan Kali Joko itu hajinya renang kok. Kemaukah tidurnya? Hebatnya masalah pasukan amfibi itu ke Alam. Amal sunnah kali Kalau anda baca di dalam kitab Suruh Linglung itu nyampe di tengah samudra India, bertemu habibie. Oh hebatnya. Lebih gawat ketimbang bencana banjir, korban penyakit Prok lebih dasar ketimbang korban kecelakaan lalu lintas lebih jauh ketimbang bencana banjir, gempa bumi dan musibah cuma setingkat di bawah korban narkoba. Pada saat seperti dibacakan berhala-berhala kecil itu sangat bermuasa di negeri kita ini. Cutakan jumlahnya, bersembunyi di dalam kantong baju dan celana. Dibungkus dalam kertas berwarna-warni, diikat dengan indah dan cerdasnya. Tidak perlu untuk atau bayamun untuk mencucikan diri Tidak perlu lukuh Dan sujud untuk tak Kepada Tuhan-Tuhan ini Karena orang akan khusyuk Dan panah dalam nikmat Lewat upacara menyalakan api Dan sarjen asap Tuhan-Tuhan ini Rabbana Beri kami kekuatan menghadapi berhala-berhala ini Sudah cukup Dari Pak Kofi Ismail. Kita sekarang Soal sekenanya Karena ini harus selesai Satu hari ini Dan besok kita akan bahas yang lebih seru lagi Dan insya Allah Masalah-masalah eh, Kaitannya dengan Masalah yang aktual dan faktual Kita akan soal Setiap selasa kempat Ya mudah-mudahan Bapak Pulang sebelum Bapak eh, selesai <tuh> adilis kalian uh, apa namanya sejarah tumbuh kembangnya tembaku, perlu diketahui tembaku itu mulai dikenal abad satu masehi. ya, kemudian dibawa oleh seorang pelancong namanya Christopher Columbus ke Amerika Di disanalah sudah dikenalkan mulai orang-orang Amerika bahkan sudah menjadi suku suku yang paling ini, ini indian ya itu dibuat untuk upacara ritual ya untuk mengundang jirin kuntilanak dan berbagai macam upacara-upacara mistik makanya di sini juga masih ada sisa-sisa dikit. Kalau antun di kampung-kampung biasa cacet biasanya ada rokoknya Nah dulu kayaknya antun yang suka ngambil rokoknya. <laughs> ada yang dulu ngambil telurnya, ada yang rokoknya. enggak tahu antun yang telur apa rokok. Katanya bab dukungnya, alhamdulillah ternyata sudah di pangan kudanya aneh. Ternyata danyannya di belakang udah ngin ngin ngintek. Nah, ada yang saya lihat negara penghasil terbesar pembagut nomor satu China. Jadi China ini sedang menguasai ekonomi lewat seluruh jalur, apalagi negara ini negara anti Tuhan. Jadi, enggak ada kenal palang-palang. Hal yang penting adanya duit dan enggak mencetak. Dia diambil sudah. Makanya sekarang coba bayangkan dia memenangkan tender kereta di Saudi dan ini akan menjadi jalur kereta terpanjang di dunia karena seluruh provinsi dihubungkan dengan jalur kereta nah, sudah sekarang selesai Mekah Medina satu eh, sekali naik seri oh, 125 bulan Mekah Medina Murahan Pak? murah itu enggak masyaallah inklude bersama macam-macamnya kecepatannya 95 menit. Jadi Madinah Mekah yang kalau pakai bis sekarang 6 jam nanti sama umroh 95 menit aja. Itu kena Cina semua. Ya kalau Bapak tahu masyhur dulu eh dari mulai Eropa men itu sana ada itu mereka. Itu mereka Ketika itu arti karya itu nah. kalah. Dan, dan. Ya. Ini e, masuk ke Indonesia. Bersama modalnya, bersama orangnya. 10 juta. Coba, itu ya. revolusi udah eh, cukup gitu. Nah, itu kan gitu, 10 juta. Nah, dan ternyata dia termasuk penghasil produksi tembak terbesar. Dalam satu tahunnya 2.397.000 ton Satu tahun Di bawahnya adalah Brazil Yang hanya membubuhkan 919.000 ton Di bawahnya India 555 ton Di bawahnya adalah Amerika Serikat Yang hanya uh, Apa namanya uh, Beberapa Ini 400 ton, ya. diperkirakan 805 juta pon dari sekitar 354 ribu hektare lahan. Argentina juga begitu, 831 Indonesia Indonesia, 1.600.851 ton. Ini sangat tidak berbanding dengan kebutuhan, berarti lebih banyak konsum-konsum Karena kebutuhan itu jutaan ton Sementara bangsanya hanya bisa memproduksi 164 Nah negara perokok terbesar Nomor satu adalah China Itu 390 juta perokok Berarti kalau Satu harinya 10 ribu Kali 390 juta Berapa Pak? Ya, masyaAllah. Jadi ngumpulin duit pakai rokok itu paling mudah. Bisnis yang paling menggiurkan satu, jualan rokok, dua, jualan pulsa. <tuh> <Gitu>. <tuh> iya. Tinggal nongkrong ini gesek, serek. <tuh> Kalau ini juga gitu, esek-esek, cukup, <tuh> <Nah>, selesai, <tuh> nyala, <tuh> dan pasti laku. Dan anehnya rokok itu semakin krisis, semakin pusing, semakin dibutuhkan nah itu. Anda lihat pada waktu krisis semua komoditas itu ambruk, anjlok produksinya, kecuali rokok meningkat. aneh kan? nah itu. ya nggak aneh karena orang itu semakin pusing. itu so. ah. ceritanya udah selesai, <laughs> itu ya. dan kurang ajarnya per rokok itu merembab kalau rokok. Dengan gitu, atau yang di tim siapa tuh? Bahkan e, e, kalau merokok itu paling nyeri, diberitahu. Pak merokok itu penyakit paru-paru, pak. Ya nggak merokok juga paru paru-paru penyakit. Begini pak, berapa bahaya pak? Islam loh, saya katakan, merokok itu banyak positifnya, lihat. Pentah melet bergadam. Kenapa? Gak mungkin orang perokok tidur, saya kata begitu. <tih> Pasti malah. Kemudian yang kedua lebih cenderung mendapatkan khotimah karena sering mendadak matinya. Kusrukotima sebab. <tih> <tih> terus yang ketiga rumahnya paling aman dimasuki malam, karena batu-batu terus tiap malam. <tih> nah, positif bagus, <banget>. itu. <tih> Itu, karena ada yang diberitahu tu super angkot pak bapa itu kenapa merokok seperti ini dengan angkot lagi nyuper lagi, bau mati dong pak penumpang akhirnya pak di matikan sebab sebab sebab, karena yang naik di depannya ada kerang <tuh> dimatikan. Kemudian terjadi dia, pak bapa sudah berapa lama merokok? Ya kurang lebih 35 entah, pak tahun Masa Allah 35 tahun Subhanallah Pak itu Pak Kalau dikumpulkan tiap pagi Di lepang antena Sekarang tidak memuatnya Pak itu. <tuk> said, Coba kita hitung Pak Akhirnya si penumpang Ambil kalkulator Pak Bapak rata-rata Sehari habis berapa Ya Kira-kira 1,5 2 lah Pak apalagi kalau di pusing pasti dua rata-rata itu, bro, bro. udah kita bikin rata-rata 15 ribu per hari keluar, masya allah dia kaget, katanya dia ini pak, bapak punya angkot sendiri nggak? Aduh doa pak, orang gak model saya mana mungkin pak Aduh, punya ya. angkot? udah <laughs> dikasih kepercayaan bawa aja ulung pak nih pak, kalau bapak nggak ngerokok, udah beli angkot sendiri. Oh, wow, dosi Bapak itu digituin. Nah, ya, begini Pak nasib akhirnya si supir yang merokokkan. Lah, Bapak punya angkat. <laughs> <laughs> ya, Jangan, Pak. Lah Bapak merokok. Ya minyak <laughs> nah, Yang Ya nah, lumayan rokok, tidak punya angkot Lumayan Bapak, tidak punya angkot Tidak punya rokok, rokok. <laughs> Nesli Saya pernah Habis khutbah Jelaskan rokok itu Langsung ada Habis surat itu jamaah rokok di Serambi itu Ah, Anak loh, ditiubin. Susah. Ini mau <nomean> emosi abis. Ko ceramah lah. kan? Ya sudah, terima aja. Nah, yang kedua India perokoknya 144 juta. Ini satu hari per sebelas ribu sudah 1 triliun 44 miliar empat Masya Allah berapa satu eh, kalau kalau seratus kali sepuluh kan berapa seribu seribu iya berapa jadi satu satu miliar masya allah sehari enggak ini seratus juta pak seratus empat empat juta seratus juta aja itu satu triliun ya kan satu triliun, satu juta sehari, masya Allah, ngumpulin duit kan mudah. Sementara pabrik rokok sampurna yang ada di daerah Karawang itu memproduksi satu hari kurang lebih sembilan miliar batang, sembilan miliar batang. Edulisan 65 sampai 85, ini data yang paling akurat 83 ya 83, berarti di sini hampir setiap hari 830 miliar. Ini uang kita setorkan dan pemilik modalnya siapa pak? Jarang yang pribumi, negara hanya dapat cukai. Dan anehnya pemilik jarum yang terkaya 10 di dunia, tidak pernah merokok aduh, nah, Masya Allah karena tahu, saya ini jualan racun, anak tidak mau mati, biar orang lain yang mati nah, berarti kita itu. Rusia 61 juta Pak Merokok, 58 juta ini, Amerika Serikat 58 juta, yang awalnya itu lebih tinggi jadi Amerika itu bisa menekan Sampai hampir 70 persen Prokop oh, Makanya akhirnya dia punya taktik Racun ini Berbahaya untuk negara saya Nah, supaya dapat terus Devisa pemasukan Dilempar ke luar negeri Diawali dengan Philip Morris membeli saham Total Jarum, apa namanya Yang <t WWE> itu yang Apa Dibeli semua? Betul. Enggak? Ikan tuh. Jusamso si itu adiknya siapa? Kudang garam, enggak? Kudang garam, Indonesia kan? Yang nomor satu apa? Kudang garam, Jarum terus? Sampurna. Sampurna, ayah, ya, dibeli Sampurna itu. Dan sekarang sudah 100 dibeli. Kenapa? Karena pemilik Sampurna sudah menganggap enggak oke karena di kalangan China kan punya keyakinan kalau sudah turunan empat itu sudah apes, makanya dijual. Dia sekarang mengekspansi beberapa produk-produk seperti kelompok sambil dijual karena apes sudah. Jadi satu masih oke, okay, hoki. Dua, oke. Okay. Tiga, oke. Okay. Empat, apes. Makanya lihat aja nomor empat di mereka itu sangat ditakuti sampai pesawat aja nggak ada kursi nomor 4 Ya tahu satu dua tiga lima do, empat tendi. <tuh>. Terus nanti tiga belas nggak ada lagi, empat belas nggak ada. Itu. Nah ini sekarang bercua. Ini sudah total. Dan anehnya kebijakan-kebijakan aturan itu selalu menguntungkan Aziz. Tarullah eskalus mati-matian. Es kalian aja lah, muter-muteran ya. Es kalian di bumi yang diuntungin, enggak pak bahkan rokok-rokok e, daerah nasional, udah hampir mati apalagi sekarang kita sudah gak nemukan lagi, lagi rokok bentul, rokok politika, rokok Hukum. apa lagi apa? terus apa lagi, cobo rojo bendong itu hanya lokal habis terhubung dengan Rokok asin, filter, rokok putih, ini pak. Dan nggak main-main pak, sehari aja. Kalau sekarang dia bisa jual pak. satu batang eh, uh, tiga tiga sa, satu miliar batang, nanti lihat. Satu miliar kali lima ratus dua berapa? Kalah nanti. Sekarang <tuh> bisnis seluler, apalagi. Warung-warung itu kalah Kalah Itu Coba aja Pangsa ini kalau sampai 100 Juta manusia yang rokok Di Indonesia berarti potensinya Kalau mereka menghabiskan 10 ribu rata-rata aja Itu sudah 1 triliun satu hari 30 hari 30 triliun Setahun berapa Bapak. Masya Allah dan itu hanya bisnis Asap <gifungkan> Ini coba Kan kasihan itu yang bisnis Air isi ulang Ambilnya bisnis susah gunung Belum nurunin, belum kadang ini Ya dapat cuma segini Dengan asap aja. Tuh Jepang 49 juta Perokok, Brazil 25 juta Eh 24 juta perokok Bangladesh 23 setengah perokok Jerman 22,3 juta perokok Turki 21 Nah, negara Arab Terutama Saudi juga sekarang sudah Melunjak permintaan Perokok ro Saudi sekarang sudah menghabiskan Satu tahunnya 17 miliar batang Coba Kalau sekarang satu batangnya itu mereka untung lima ratus perak antum kali ini. Wah banyak sekarang kalau antum haji umrah masya Allah kanan kiri masjidil Haram sampai sekarang saking longgarnya sekarang masuk masjid pun masih rokok. Karena ada orang ngambil Pasuk masjid subuh begini rokok. Saya ambil dari belakang. Kayaknya marah ngerasain itu. Pak, ba, bapa kan belakang mau masuk masjid masih merokok. Oh iya, mak. Jadi saya minta maaf sama saya. Masjid belakang gua. Bapa minta maaf sama Allah yang mulia pak. Yang hari itu. Minta nak balikin lagi. Pak ambil pak. Tapi dewa di cak kan ini. Dia mau masuk ini apa namanya? Pagar itu. Karena Kenapa kebiasaan di Indonesia? Oh, sekarang habis sholat aja uh, lagi ngumpul-ngumpul rokok, majelis suruh, majelis suka rokok <tuh> <tuh> <tuh> <Ngumpul>. <tuh> <tuh> Atau kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah banyak sunni daripada Syia nyusu keni maksudnya. <laughs> <tuh> Kalau antum ke Jawa Tengah, Jawa Timur jarang sekali kita menemukan Syiah, yang banyak Sunni, <tuh> yaitu nyusu keni. <tuh> nah negara-negara yang apa namanya uh, sangat disiplin tentang masalah rokok pertama adalah Singapura. <tuh> Singapura ini sangat ketat bahkan eh, negara yang termasuk paling bagus di dalam membuat regulasi rokok. Kemudian yang kedua, rok Ini bahkan hampir nyaris orang dalam, orang penduduk sendiri tidak banyak yang merokok. Ya, ini negara eh, hanya ber, memiliki luas 2.586, tapi eh, penghasilannya per kapital soal terbaik di dunia. Singapura cuma 710 ratus puluh meter, kilometer Singapura itu. Singapura itu jalan-jalan salah satu jamanya menempa pak negaranya pak. Iya, oh. yeah. segede prestasi. Eh yeah, itu loh yang pulau yang di di eh, di tengah danau Toba itu pak. Oh. Segitiga. Yeah. Iya sama yeah, sih, segitiga. Nah. Tapi masuklah. Dia tegas. Dan rata-rata negara-negara oh. maju itu kenapa lebih cenderung tegas? Karena risiko kesehatan itu di pemerintahan anjuran sih. Contoh aja Eropa Jerman dan yang lainnya. <tuh> Ngapain saya harus mendapatkan apa namanya devisa dari cukai rokok hanya satu tahun itu bahannya 150 miliar, sementara saya harus keluar untuk kesehatan rakyat akibat rokok 200 miliar rugi saya. Makanya mereka perketat lah kalau di negara kita kan memang rakyatnya ini ubar ubaran pak, ya terus mati enggak mati terserah masing masing kan <tuk> ya terus terserah lah, <tuk> om mati juga bukan penurusan saya, sakit juga bukan tanggung saya, bpc apbpc oh, BBJ, apa bpcs itu pun, masya allah bayar, hmm. sudah gitu antriannya lima hari, iya <tuk> Mau sultik, mati dulu Iya <tihan> pun Andri aja Lani kemarin itu bawa jamak ini Ya Allah Pak, Bapak udah Andri berapa? Tiga hari Ya Allah, Allah dapat berapa hari? BPCS Itu pun harus datang Dari mulai sebelum subuh Nah baru dapat urutan yang agak-agak Mudah eh, Ya kalau datang jam 10 Ya dia besok Pak datang Hmm. Dan kecenderungannya rumah sakit dokter pun nunggu yang memang polver normal wah ini, ini pasien pahit ini itu <tuh> <Nah>, makanya <tuh> lebih lebih kacau lagi makanya di sini kan bebas nggak ada asuransi ya, ya mati nggak ada asuransi sakit nggak ada asuransi jelas kalau di semua pak jaminan pemerintah semua dan saya pernah mengunjungi eh, rumah sakit ada ketika itu karena saya ngisi di KBRI Jerman uh, salah satu apa namanya uh, pegawainya, pejabat derasnya sakit itu sudah hampir satu tahun habis sudah berapa M, semua ditanggung rumah sakit dan kita itu enak nyaman jadi orang masuk itu gak ditanya jaminannya apa mana ini sampai akhirnya saya pernah subhanallah di rumah sakit Cetop, RS apa nama? SCM, rumah sakit cepat mati kadang. Itu, itu anak bukan narang bapak. Itu singkatannya direkturnya. Anak kena diundang. Loh mudah-mudahan rumah sakit kita tidak menjadi rumah sakit cepat mati gitu kaget sih itu karena kita bangun manajemennya ini dah hadirin sekalian subhanallah di sana juga pelayanannya masya allah buruk Ya, subhanallah. Makanya di sini, Pak. Kenapa dukun itu laris? Karena orang enggak mau susah-susah kan. Kalau <tuk> di sana saya saya di, di, saya pernah bawa pasien eh mertua saya di Gatot Suproto sudah dapat rekomendasi dari direkturnya cuman memang potongan saya Enggak mey meyakinkan <virginaju> <ici> <words> <arsi> <itsuikal> Mungkin Ini soho Aku mencoba Jenggol itu kayak teroris <laughs> <Rash86> Akhirnya Dia tanya, Pak Ini enggak bisa, Pak Harus ada uang sekian Pak, ini saya punya ATM 2 Enggak kuras entek bisa Malam ini, besok Enggak <iya> nah, percaya Kopiahku goon sama Ini PN. akhirnya saya juga gak enak kan nelfon direkturnya nah, nanti ngadu-ngadu kasihan anak buahnya Dan terpaksa, katanya gak bisa pak ini ada aturan pak aduh, padahal kita udah bayar, masuk kurang 5 juta ketika itu hanya karena itu gak bisa pak ya harus bisa gak bisa pak Ayuh. pokoknya bisa ayah Pokoknya ini memang insyaallah 5 menit lagi bisa nelpon. Pak, kagaknya enggak bisa masuk gimana, Pak? Soalnya dia ngomong, "Itu anak buah Bapak." <laughs> Akhirnya ditelepon ya kan? Benar kan bisa kan 5 menit? So, <laughs> aku bilang besok, Mbak, Bu. Saya ada tapi sekarang ini ATM saya sudah tua kan. Sudah diambil minim-minim semua, ATM, kan, abal -abal semua. Ada. <laughs> ada yang kan apa abal semua Tidak ada yang Platinum ini ditarik Sekali ini paling 5 juta Ini di 5 juta, 5 juta 10 Padang minta 15 ketika itu Besok mbak Ini ke pulang juga repot Tolong dong ini selamat ini Orang kecelakaan, kalau ditunda besok Apu kemeng repot <laughs> Gitu Nah itulah orang kita, itu hebatnya Nah Argentina nih, Argentina ini sangat Lunggar sekali, jadi bahkan uh, Di sana Dari 100 kematian per hari Di Argentina, itu uh, Apa namanya Kurang lebih Seperti itu karena rokok Terus Amerika Serikat Sudah menurun drastis Bahwa uh, Tapi juga gitu, walaupun Uh, Singapura itu sangat anti-rokok, tapi prudensiat itu kebanyakan uangnya dititipkan di perusahaan rokok gitu. Jadi keuntungannya itu dari rokok juga, tapi di luar yang mati orang lain, yang penting rakyat saya jangan gitu. Jangan sampai ada orang sakit di negara saya gara-gara rokok, nanti saya keluarin, kalau di luar kan tanggungan orang lain itu itu pinter nggak pinter kita aja kita <gitu> itu masya ya kurang cerdik ya. bagaimana caranya e, rugi tapi untung itu nggak ada kita rugi terus nah dari salian e, saya akan membacakan ya ini bahkan perusahaan rokok terkemuka Philip Morris International menurut laporan Center for Research for e, Philip Morris International merupakan perusahaan rokok penyumbang kampanye terbesar untuk Partai Republik pada pemilihan federal selama siklus tahun 2001 sampai 2002 dengan menyumbang 2.666 US dolar. Bill Clinton juga memberikan sumbangan kepada Partai Republik ini Demokrat 237.000 ya enggak sampai 1 juta ya pada tahun 2001 2002. Jadi intinya Secara umum, angka konsumsi rokok di Amerika Serikat menurun dari tahun ke tahun eh, ya ha Hampir 640 miliar batang pada tahun 1981 Menurun signifikan tahun 2007 hanya 360 Dan bahkan sekarang hanya 100 miliar per tahun Di Amerika Karena Amerika meletakkan aturan kulit rokok di setiap gedung-gedung instansi pemerintah fasilitas umum itu 20 puluh meter ya yeah. ya yeah. jarak 20 puluh meter dari gedung ya yeah, pasti pilihlah mobil <laughs> nah, coba kalau diterapkan di sini saya so, khusus boleh merokok 20 puluh meter di depan gedung <laughs> ditanya mau di tengah jalan <laughs> Tentu, nah, itu soalnya eh, itu orang. India, India, ya eh, ketika dijajah Portugis itu di situlah tahun 1600 mulai masuk rokok. Cuma eh, rokok di sana ada dua macam rokok susur dan ini disenengin orang India. Yang itu apa? Bendi namanya. Jadi tidak dinyalakan dan ini memang eh, kata orang India rokok ramah lingkungan. Nah itu. Jadi yang mati sendiri orang lain enggak? Kalau rokok yang sekarang asal nikmatnya dinikmati sendiri, matinya dibagi-bagi. itu kan orang ngajak itu rokok. Nah, perusahaan-perusahaan terbesar di dunia rokok pertama Philip Morris International. Ini memiliki ribu karyawan di 180 negara. Dan sekarang sudah hampir menguasai Indonesia dan e, ketika itu beli Sampurna ya yang dibeli itu nilainya 831,4 miliar itu membeli rokok Sampurna ya itu tahun 2006 ya kemudian premi bukan itu 45 46 triliun lah nilainya ya itu uh, hasil dia per tahunnya ya. Jadi Philip Morris International membeli sampurna itu 46 triliun dan keuntung pendapatan setiap tahunnya 831 juta dolar miliar ya 831 miliar juta dolar setiap tahunnya dari seluruh pendapatannya Terus British American Tobacco ini juga uh, terbesar kedua namanya bah. Ini membubuhkan kekayaan, meraup keuntungan 4,154 miliar. Ya. Terus Tobacco Japan, ya. Japan Tobacco ini ketiga, ini juga termasuk eh, apa namanya besar. Dalam tahun 2009 dia meraup keuntungan 1,67 miliar itu satu tahun. China National Tobacco Corporation ini juga termasuk rokok-rokok yang Sifatnya internasional. Adapun di Indonesia, di sini perlu diketahui bahwa yang pertama kali membawa rokok di sini adalah orang Portugis, kemudian dikembangkan oleh Belanda dan ditanam. Bahkan sampai per pernah ada e, Kultus stesel, yaitu memaksa semua penduduk Indonesia, rakyat Indonesia untuk menanam e, tembakau. Kemudian muncul kretek. Kenapa dikatakan kretek? Karena kalau dinyalain Dinyalakan kertak kertak, kertak, kertak, kertak, itu. Dan yang pertama kali menemukan disinyalir Haji Jambhari. Haji Jambhari ini penemu kretek. Ceritanya dia kena penyakit sesak nafas. Setiap hari ngertis apa namanya cengkeh. Kok rasanya enak? Akhirnya cengkeh itu diiris-iris, kecil-kecil. Kemudian dirinting. Kok juga malah leg lega-lega. Akhirnya dibungui beberapa tembaku. Loh kok enak? Akhirnya Tetangga kanan kirinya eh, Dikasih satu dua yang kena penyakit Asma itu Loh kok merasa enak? Akhirnya banyak pesanan Dari beberapa daerah Sejak itulah Haji Jalgari dikenal Pembuat, pemproduk, kretek Tapi belum sempat menikmati hasilnya Dia mati duluan Karena akhirnya yang untung ya Gunang eh, garam Itu semuanya, karena dia hanya Sekedar coba-coba ini sejarah perkeretekan di Indonesia Kemudian sejarah itu disebut Keretak keretak keretak keretak Karena kalau dinyalakan disedot bunyi Keretak keretak keretak Kumertak katanya Dan rasanya itu enak kalau bunyi keretak keretak Terus biasanya Diolesin pakai kopi Nah itu semakin Menggayang rohonya Jadi semakin mantap Ini oleh karena itu Ada di sekalian dari berbagai macam Ini saya ingin sebutkan kandungan zat-zatnya. Yang pertama adalah nikotin. Perokok itu 1.5 sampai 2 miligram. Coba bayangkan, Pak. Padahal untuk membunuh itu, untuk membunuh anjing itu cukup 6 miligram. Diminumkan sekaligus ke anjing itu nikotin mati itu anjing. Cuma kita tidak mati karena apa? Diambilnya pelan-pelan dua mili dua mili dua mili gitu kan coba kalau antum so, semua itu masya allah anjing aja keluar mati <tuh> itu terus kemudian tar antum tahu nggak tar ter kalau antum lagi orang aspal itu biasanya ada air yang berleder itu itu kuning persis kalau antum merokok tiupin ke tembok atau ke ini persis karena itu tar ter itu masuk ke <tuh> dalam tubuh antum belum lagi karbon monoksida ini seperti saat ya, motor ya makanya kalau antum lebih selama ya, sama-sama asapnya gratis mendingan ada orang ngetil motor manap itu beda mereka yakin lebih lebih aman karena di sini tir nggak ada cuman monoksida aja. Udah, kalau ada tetangga nyetel mobil, Pak, lari dulu, Pak. <laughs> Apalagi yang, eh, apa namanya, olinya sedang masalah itu kan asapnya banyak. <laughs> Kadang orang anehan, kan korang, kalau mau ini ada ada merokok yang efektif, efisien. Jadi supaya juga tidak banyak, ini ekonomis lah. Sekali rokok kita keluarin banyak asapnya. Kepala kita masukin keresek di tali. Nah, mangap sambil ngantor kan? Lalu sama kok. itu mulak aja kan di situ. Itu kenapa kita kadang lebih lucu lagi. Apa asap lo keluarin masukin keluarin masukin. Kan Jawa maksudnya. Udah diguarin kesakit. Iya. Nah, zat karsinogen ini memicu pertumbuhan sel kanker dalam kaki ini. Makanya, masya Allah, beberapa uh, bulan lalu Romandornah, ya, salah satu jemaah kena penyakit kanker paru-paru akhirnya meninggal. Subhanallah, rokok sejauh umur 25 kali. Ya, akhirnya dari mulai disinyalir katanya diprediksi sampai positif. Hari ya, ya udah, masalah. Kalau kalau dan kalau sudah apalagi di udah ya, tinggal tunggu hari-hari baiknya aja untuk tahlilan. Ya <si> kan <suman> <tut> <tut Il> <tut> gitu. Zat iritasi ini <tut> mengotori saluran udara, kantong udara dalam paru-paru menyebabkan batuk -batu, jelas. Terus penyakit akibat ini merokok, kanker paru-paru, kanker kandung kemih. Kanker paru paru, kanker sertik, kanker kerongkongan, kanker pencernaan, kanker ginjal, karena ada sebagian asap yang ketika dirof itu bisa masuk ke dalam perut, jadi bukan hanya kelen paru paru. Kanker mulut, kanker tenggorokan, serangan jantung, dan yang tidak kalah pentingnya penyakit jantung koroner yang disebut dengan PJK, ya, bukan Pak JK ya, PJK. Uh, Uh, uh, uh, terus kemudian penyakit paru-paru uh, obstructive bronis dan emfotan jelas gangguan medis lain. Nah di sini uh, masih banyak juga. Adapun perokok pasif yang hanya kekepul orang meningkatkan resiko kanker paru-paru dalam dan serangan jantung kita meningkat walaupun positif terpapar saja. Kemudian meningkatkan resiko penyakit saluran pernafasan seperti rad paru-paru dan bronkitis. Ya, iritasi pada mata yang menyebabkan rasa sakit dan pedih. Makanya kalau antum di samping orang rokok itu pasti kena perih. Ya. Kehilangan pendengaran lebih awal dibanding orang yang tidak terkena asap rokok. Menyebabkan kanker kulit, bersin dan batuk-batuk karena alergi, sakit pada tekak, esofagus, kerongkongan dan tenggorokan. Terus kemudian sakit kepala sebagai reaksi penolakan nikotin karena kita badan kita menolak jadi pusing. Ya Nah yang terakhir Pak Ini merokok usia sekolah Maaf. Masya Allah Sekarang ini anak-anak yang merokok Bukan hanya SMP Dulu mahasiswa, kita teriain Sekarang berubah SMA Kita teriain, berubah lagi Sekarang SMP Bahkan sudah <tuh> ada SD merokok Nah untuk menanggulangi di sini peran aktif kedua orang tua Ada lucu kadang-kadang sebagian orang tua Nasihatin anaknya yang gak merokok Sambil merokok Nah kamu jangan rokok Karena bapak-bapak yang udah kadung, ya. Kalau saya sih Umurnya udah tinggal beberapa langkah Kamu masih panjang Cita-cita kamu sambil masih luas Gimana? <tik> <Di> <Nah. tik> Itu ada Dan bahkan maaf Ada sebagian orang Anaknya bayi dua bulan sudah dikasih rokok Warby smoker Ternyata terbanyak di Indonesia Kenapa? Sudah terbiasa dimain-mainin orang tuanya ketika digendong, eh minimal sudah akrab dengan nikotin ketika digendong sama orang tuanya sambil merokok. Makanya rata-rata bayi-bayi perokok itu keracunan. Apalagi istrinya itu tukar luda, tukar ini kan udah otomatis itu isinya nikotin semua. Nah kemudian sekolah harus tegas membebaskan lingkungan sekolah dari rokok makanya di pondok saya saya tulis kalau bapak mau merokok boleh jaraknya dari pondok 20 meter <tuk> itu ke belakang sungai <tuk> silakan pak jemur sana pak <tuk> panggil <itu> tegas <tuk> hingga, enggak enggak mau bulan apa ya saya enggak dapat untung dari rokok lo itu <tuk> kegiatan yang melibatkan anak muda terutama pelajar harus dilarang keras menggunakan sponsor dari perusahaan rokok ini pak aneh Anehnya kita ada sekolah. Tempat badmintonnya digambar rokok merek rokok. Karena dapat sponsor seorang cetok itu. Ya, dapat sponsor dari rokok Diche lapangannya. Futsalnya ininya ya Allah. Ini gimana? Olimpiade matematika sponsornya rokok. Olimpiade apa untuk Karena memang gitu, memang yang yang dermawan itu memang pabrik rokok pak. Rata-rata pelit, contoh aja itu selulard, ya. e, Pabrik-pabrik apa perusahaan-perusahaan selular itu kan kurang dermawan menurut saya. <gifat> Dibanding rokok maksudnya. Kegiatan ini benar. Orang tua tidak boleh merokok dan berhenti merokok supaya dicontoh anaknya harus berhenti. Anak-anak harus didorong untuk mengikuti kegiatan yang positif, olahraga dan yang lainnya, menggalang dukungan dari warga sekolah untuk menciptakan lingkungan tanpa asap rokok, memberi penyeluruhan tentang manfaat tidak merokok, lebih bagus lagi memberi sanksi tegas kepada para perokok dan melarang sesuai merokok. Bukan alasan ekonomi, tetapi alasan kesehatan dan masa depan. Anak harus diajak ke tempat kajian dan berkunjung ke tempat orang-orang soleh dan yang lainnya, supaya bisa menasihati Nah ini tentang nah juga merokok bagi ibu hamil ini pertama dampaknya kesulitan dalam melahirkan keduanya perdarahan dalam proses melahirkan lepasnya plasenta bagi bayi secara dini kadang-kadang belum waktunya udah lepas kekurangan oksigen pada bayi penyempitan pembuluh darah akibat nikotin yang berdampak gangguan bicara dan, kan, kan, e, dan kandung kemihnya keburuan janin, bayi terlahir cacat 30% lebih tinggi, kematian janin dalam kandungan, pendarahan dari ari-ari, nah berat badan berkurang 20 hingga 30%. Ini tentang masalah untuk bayi dan janin apalagi intinya masalah dan pernapasan mengganggu perkembangan kecerdasan, gangguan telinga, leukemia, kanker otak 22%, cepat telat, sindrom kematian secara mendadak ini bagi bayi. Nah, untuk resiko wanita yang lebih parah lagi, melemahkan gairah seksual, resiko mandul, lebih awal melahirkan, keguguran, serangan jantung dan gangguan pernapasan, rambut rontok, kulit kasar, warna kulit kusam, pengkeroposan tulang yang disebut dengan osteoporosis. Ini yang terjadi pada wanita dan Semoga ya intinya eh, di sini ada satu bab tersendiri merokok gerbang narkoba. Ternyata Pak, maaf. Di antara sekian pemicu kenapa narkoba di Indonesia itu merunnya bukan hanya bandarnya, bukan regulasi yang longgar, tetapi pengguna ini sudah mulai akad lama terhadap narkoba. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari dan diputuskan oleh MK juga bahwa rokok adalah adiktif. Kalau memang begitu kecanduan, inilah pintu gerbang narkoba nomor satu. Artinya sudah berpuluh-puluh tahun bangsa ini sudah akrab dengan narkoba. Kalau nggak mengkonsumsi, hanya pemicunya atau barangnya aja yang nggak ada. Sekarang sudah waktunya. Sehingga mudah sekali, benar-benar narkoba, cukong-cukong narkoba mendapatkan pangsa di Indonesia. Kenapa? Karena konsumennya sudah siap lama berpuluh-puluh tahun dengan dibiasakan merokok. Oleh karena itu, merokok termasuk pintu gerbang narkoba paling utama. Saya kira itu. E, silakan, mungkin ada yang tanya satu dua. Silakan, Pak. Apa Pak? Iya. Yeah, Untuk so. <koh> kalau kita menasihati saudara kita seperti ini, Ustaz ya, Maroko itu kan banyak zat beracun yang merugikan kesehatan, ya yeah. apa istilahnya ngeyel. Kalau gitu makanan yang mengandung racun, vetsin dan lain sebagainya mestinya juga diaramkan, Jung. Iya. Itu yeah. seperti gimana aja? <koh> Hadiriskalian perlu diketahui semua barang di dunia ini gak ada yang sempurna. Sampai obat yang kita minum juga beracun. Dan makanan yang katanya sehat pun ternyata mengandung dampak negatif, minimal kolesterol. Nah, pertimbangannya sekarang, dalilnya sekarang, mana kalau barang itu negatifnya, racunnya, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya, prinsipnya kan nggak boleh seperti kolesterol yang Allah katakan wa az, wa ismuhuma akbar min dosanya, resikunya, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Kita enggak ingkari Umar ada manfaatnya. Kita enggak ingkari bahaya soal bahaya semua barang di dunia ini enggak ada cermin persis 100%. Yang ada itu cuma surga. Nah cuma pertimbangan kita Manakala manfaatnya lebih banyak daripada madorotnya, hukumnya halal sebaliknya madorotnya itu lebih banyak lebih jelas maka itu hukumnya di dalam agama adalah haram. Sehingga di dalam firman Allah Dikatakan wa na tulu beidi kumidan tahlukah janganlah jeburkan dirimu dalam kehancuran. Komor kan banyak yang mengatakan bahwa dengan komor saya akhirnya, Nya Allah. Lebih fresh, lebih segar. Manfaat. Tapi waifmu Muhammad baru menanggih masuk, sahnya lebih besar daripada manfaat. Begitu juga, kalau kita lihat tadi Pepsi dan yang lain memang ada, tapi kita lihat dibanding sekarang ini mubahnya, bulinya. Ya, tidak resikunya dibanding dengan mampirotnya balik, tidak tidak seimbang. Maksudnya ada tapi tidak seimbang. Itu. Ada semuanya. Pepsi, mengandung zat kimia. Ya, minuman-minuman itu semuanya. Bahkan termasuk juga kerupuk-kerupuk, ciki-ciki itu semuanya. Tapi kandungannya tidak sebanyak sekarang kalau kita bandingkan dengan rokok. Rokok jelas. Lebih banyak bahayanya Lebih banyak resikunya 4.800 zat kimia berbahaya Sementara Ciki paling 5-6 ya. Sekarang Pepsi paling juga 4-5-6 Ini 4.000 Zat kimia Coba bayangkan Jadi ini namanya kias yang gak pas itu ini sama aja orang mengkiaskan hmm. nama yang lebih tajam antara pedang dengan bentuk ya nggak bisa ketemu pak pedang itu punya e, ketajaman sendiri untuk membunuh bentuk punya ketajaman sendiri untuk membunuh tidak bisa saling dihiaskan antara yang ada tersebut yang pas untuk mengkiaskan e, rokok adalah arbuta mudah Yaitu ketagian, adiktif Memandung bahaya Dan banyak Sekarang saya tanya Sampai hari ini Orang yang positif Betul-betul kena penyakit Kanker Karena minum Pepsi Ada Satu dua paling Tapi sekarang karena konsumsi merokok berapa Bahkan Oxford itu sendiri Menemukan suatu data yang Sangat mengerikan Kebut rokok tersebut, nak kan? nak tidak bisa ya. kias ini dengan itu. Jadi, ya, bahkan tidak ada yang mengkiaskan lagi. Ya, kalau apa aja dikonsumsi berlebihan, ya bahaya. Seperti cabai. Itu. Jadi dikiaskan ke cabai. Pertanyaannya simple aja, ada enggak di pesawat seluruh dunia penerbangan dilarang makan cabai? Ya ada. Cabai dilarang merokok semua pesawat dong. Ini menunjukkan secara internasional cabai sama rokok udah jelas beda. Nggak ada para penumpang sekalian ini adalah pesawat anti cabai. Oleh karena itu dilarang untuk makan cabai secara berlebihan. Terngga ada yang ngomong? Ternggga jelas. Coba bayangkan Pak sekarang nggak usah jauh-jauh. Kalau semua penumpang makan cabai Kira-kira pesawatnya terganggu. Nggak. Tapi kalau semua penumpang rokok, sepuluh ke zona kebal sini, kayak apa itu ya? Sudah perawangan segitu kan? Rokok semua, pas puluh Wah itu bisa mati turun itu. Oh, ini jelas bahayanya. Ya, ada lagi satu lagi. Bisa, ya. eh, ketika ramai makan, terus kaitannya bagaimana dengan orang-orang yang terjadi papul rokok tersebut? Apakah uang yang dihasilkan Dari kerja itu menjadi hukumnya Menjadi haram juga atau <tuh> Juga orang berjualan rokok itu <tuh> Dan yang haram ini rokoknya Atau merokoknya Iya. Segala sesuatu yang menjadi Wasilah haramnya, hukumnya haram Contoh bunuh diri haram Alat yang menghantarkan Semua bunuh diri hukumnya apa? Haram Gitu kan Makanya zina itu haram Seluruh proses yang menjadi wasilah Zina juga haram Nah masalah Rokok jelas Benda haram istilahnya gitu kan Contoh aja sekarang narkoba benda haram Ya Tapi kalau benda itu haram Belum tentu menimbulkan bahaya Karena masih benda Tapi kalau sudah dikonsumsi Nah ini sudah menimbulkan perbuatan haram itu benda haram. Contoh aja sekarang keris bisa benda haram kalau digunakan untuk macam-macam. Alat apa namanya? sihir juga benda haram. Nah, orang pernah itu dari mulai pabrik agen penjual rokok hukumnya sama. Seperti komer, pabrik agen penjual peminum semuanya sama. Nah, solusinya gimana? Solusinya sebetulnya sekarang yang paling utama dan pertama kemauan pemerintah untuk mengurangi dulu dan sambil berjalan mencari ganti, masya allah bergantinya pak untuk me, untuk mengganti itu perusahaan-perusahaan yang apa namanya ke, bisa kita hidupkan cuma memang di sini ada yang memang menyulitkan di mana. Merokok itu kalau ditanyakan Kepada politikus mendingan Daripada kekustak <guluh> Kalau kita tanya, tanya sama Politikus, pak kenapa Bapak, Bapak merokok, hukumnya merokok Wah ini karena regulasi Pemerintah belum belum begitu Bagus pak, jadi ya Kita perbaikilah ke depan Mendingan tanya sama politikus coba nyaman sama Ustaz. Wah merokok bagi saya mah sunnah kena wajib pak malam dihuni. Bahkan ada yang merokok itu ibadah bagi saya. Ada lagi saya nah, itu kalau enggak merokok mas bukan orang enpo. Lupa ada yang terang terang. Jadi syaratnya untuk jadi kiai enpo harus merokok. Kalau enggak merokok ah repo. Makanya di pesantren itu semua kiai merokok. Bahkan ketika kita soal, wah kalau kiai gak ngerokok Kayak eh eh gak cebo nah, <laughs> Jadi Ada kiai gak ngerokok, nah aneh <laughs> Itu Ini yang bikin ruwet itu disitu Bahkan telah mengeluarkan Sesumber kami selamanya Tidak akan bakal mengharamkan Rokok, ya Allah Bahkan Acara-acara keagamaannya Selalu disponsori oleh rokok Nah ini yang tapi bagi pemerintah, kita lihat Udahlah, jangan berkutat masalah hukum halang-halang, nanti ribet Sama ustaz, mendingan ribet Sama pemerintah, sama politikus Regulasi pertajam Untuk mengatur Minimal uang yang Triliunan, triliunan nampak Tidak tumpah ke tangan hasil Triliunan Coba sekarang Kalau sekarang Sampurna itu sekarang Sudah total memiliki kekayaan Hampir Seratus lebih triliun Semuanya di tangan AC Gitu Namun ya maaf Kita hanya ikhlas untuk menjadi bunuh Belum lagi sekarang carung Belum lagi sampur Belum lagi <tuh> Belum lagi budakal Habis Kita itu percacah Habis ini belum bahas masalah yang kaitannya tambang, belum lagi kaitan, ini hanya rokok bro. Itu. Belum lagi uang yang menguap karena kus-kus yang mubat makhbit ini. Ini itu hampir. Makanya itu saja yang paling penting. Terus kemudian yang keduanya, pemerintah harus membuat solusi yang tegas untuk mencari alternatif sebagai pengganti untuk para pekerja rokok. Petani kita ubah lahanannya hal jadi padi, bahkan kalau bisa bukan hanya sekarang untuk konsumsi sendiri ekspor atau mungkin untuk tanaman-tanaman yang lainnya kan banyak, masya Allah itu sehingga iya, apalagi nanam tembakau itu sebetulnya susah istirahat ya bang. Kalau bapak datang ke semua orang-orang tukar ini penanam petani tembakau mas, mas tanam tembakau itu mendingan gedein anak bayi, iya. Kena ulat, jadi hujan derajatnya jadi kurang hujan, enggak jadi repot. Terus harus dibungkus pak. Jadi manja banget tanaman itu tembakau, harus di dikasih selimut. Coba berapa hektar kasih selimut itu? Itu supaya nak kena hama. Ah, Uda gitu kadang-kadang giliran panen anjlok harganya. Karena pembelinya monopoli. Kamu mau terserah, enggak mau terserah dan bikinnya pak, rata-rata kan ternyata pabrik-pabrik rokok itu punya sapkon-sapkon untuk mengelola tembakau mentah jadi maksudnya sampai tinggal pakai itu baru masuk pabrik itu Masya Allah kita temukan di beberapa tempat di Jawa Tengah ya batuk ya kencing, ya ini yang rudah di tembaku itu dan dicampur ternyata untuk bikin kuri itu dikasih sasam ya Terus dibikin supaya agak gelin-gelin, itu ternyata ketan hitam. Terus dibikin agak dikit-dikit manis. Apa? Gula. Jadi tiga itu ngadon jadi satu, plus ditambah rasa kencengnya. Pengelola tadi, itu akhirnya sedap gurih. <laughs> itu kan, makanya ada istilah gurih. Dan iklannya rokok itu, Pak. Masya Allah menggiurkan. Antum lihat aja. Ambil itu, apa namanya? Ambil yang apa tadi, yang bahannya tadi cengkeh itu dihirupnya itu kayak khusyuknya berdoa kan antum kalau lihat, <laughs> itu kayak berdoa gitu kan. Tadi kesannya ternyata orang menikmati cengkeh itu lebih khusyuk daripada sholat, buat doa itu khusyuk. Dan selalu masuk allah pak, ekarnya itu manusia hebat. Coba bayangkan, ekar godang karang. Subhanallah itu perokok balapan sama elang sama macan elang macan ketinggalan dia duduk merokok sudah habis macannya baru datang <tuk> eh bahkan bapak <baru> <tuk> tuh elangnya baru datang seret seret kita udah begini okay. eh bah gayung ini apalagi atraksi atraksi yang melompat sana melompat sini pesan jadi intinya siapa bilang siapa ini ya kan lihat aja di iklan-iklan jalan balivo itu seluruhnya, masalah. Itu kebebasan. Intinya, kalau sekarang saya merokok terserah. Jalan inspirasi rokok, jalan kecerdasan rokok, jalan apa aja, kayak ini hidup ini rokok. Sekarang udah deh, kita itu uh, go head. Apa itu artinya go head? Ada yang tahu bahasa Inggris? Apa artinya? Hah? Itu maksudnya, kalau yang belum-belum rokok itu, ayo kuhed. Ini ada jalan untuk kamu untuk merokok. Sudah jangan dengerin itu yang anti-anti itu, kuhed. Itu. Dan akhirnya anak-anak muda tidak hampir semua, sampai sekarang perempuan semua merokok. Tidak ada yang tidak merokok. Kecuali yang dirahmati <guluh> ya, Allah. Iya itu halnya insyaAllah. Jadi, Kemarin saya juga gitu di Batam nganterin Syekh lagi makan. Sampingnya alhamdulillah ini orang-orang kecil -orang Bapak. Heh, enggak senang lama 10 menit nyalen rokok. Astagfirullah. Saya ini udah masyaallah ini orang-orang di sini kecil semua. Aman juga, tapi gini saya Kebudayaan Indonesia itu ciplak belum tentu menunjukkan baiknya. Eh rokok abis itu, benar. benar kan? Sohat menurut saya. Iya, <gak> yeah, sebenarnya geleng-geleng. Itu dan ini Cimanggu dan sekarang eh, apalagi dibikin untuk lihat format rokok buat laki ada remaja ada perempuan aja dewasa aja. Sudah so, dewasa macam so, mini-mini sekalian mati ni itu apalagi yang pentul mangap depan gitu, yang apa rokok pendol itu lepak itu kan kayak sangka kalanya malaikat diserongkan oh. <tik> apalagi masya allah yang cusamso itu merokoknya aja sampai itu kan karena saking gedenya itu dipijet diurut di los itu kan, kalau mau rokok itu kan Sayangnya sama istri lebih itu Istilahnya jangan dibijet-bijet yeah. Terokok Dibijet, diurut, dilusenah Subhanallah Allah Itu Nah Ini yang ingin saya sampaikan Buat antum semua mudah-mudahan Ya antum bisa Minimal mendengar dulu lah Soal kapok memang tak nanti tak obat, dia terus sampai alam kubur dia juga rusak sendiri. Jadi hintinya ini hanya pesan murah, ya berhenti itu untung sendiri, tak berhenti juga rugi sendiri. Dan masing-masing kulu nafsin dimana sahabat ruhina, masing-masing murah mempertanggungjawabkan perilakunya di dunia Di hadapan Allah wekan subhanallahu <laughs> hamdika ya subhana illa hasan tu dai